Artis yang satu ini juga pendatang baru dari Nyupalabah Melengkapi kebahagiaan sore hari ini Barang bersama Pak Angker Community Siapa dia kalau bukan? Angker Karisma Masih bersama Nyupalabah Berjubuje Berčerita do